Assalamualaikum Siddharalun, Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 29 Juli 2017, dibacakan oleh saya Ilham dan V Artega. Pria mirip mantan Gubernur Sumatera Utara terlihat di Bandara Kuala Namu Medan. Manajemen Gojek meminta maaf atas operasionalisasi Gojek di Salatiga. Celana dalam ramah lingkungan ciptaan 4 mahasiswa IPB siap bersaing dengan pembalut wanita. Berita siang ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sideralon, seorang pria mirip darabidana kasus korupsi dan kasus suap DPRD Sumut yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara Gantot Bujono Groho terlihat melenggang bebas San berada di area check-in Bandara Kuala Namu Medan Kamis lalu. Dia tampak berbincang dengan pria berkacamata. Pria yang diduga Gator itu mengenakan topi warna hitam dan jaket bomber. Kompas.com melansir, Gator sendiri tengah menjalani masa hukumannya akibat kasus tersebut. Terkait hal itu, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara melalui Kepala Divisi Permasyarakatan Hermawan Yuniyanto mengatakan KPK mengembalikan narapidana kasus suap tersebut dari Lapas Tanjung Gusta ke Lapas Sukam Miskin. Menurut dia, Gatot hanya dititipkan KPK di Lapas Tanjung Gusta karena Gatot menjalani persidangan di Medan. Adapun Gatot adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera yang lengser dari jabatan gubernur karena terjerat kasus suap yang diusut KPK. Ia juga terlibat kasus korupsi yang diusut Kejaksaan Agung RI. Namun penyataan Hermawan dibantah juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri mengaku belum mendengar eksekusi pengembalian Gatot dari Lapas Tanjung Gusta ke Lapas Sukamiskin. Sederon Vice Presiden Gojek Regional Sentral Zalva Delinograha atas nama manajemen Gojek meminta maaf atas operasionalisasi Gojek di Salatiga yang menimbulkan keresahan. Hal itu dikatakan Delinograha menanggapi kemarahan Walikota kota Salatiga. Julianto di rumah dinas Walikota kota Salatiga kemarin siang. Pihaknya meminta maaf karena kehadiran Gojek di Salatiga seakan membuat ricuh. Gojek berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan pendekatan yang lebih agresif dengan pihak usaha transportasi lainnya di Salatiga. Kesempatan bertemu wali juga digunakan Deli untuk meluruskan informasi yang beredar bahwa Gojek telah launching di Salatiga per Juli 2017 lalu. Menurutnya hingga saat ini yang dilakukan manajemen Gojek baru sebatas rekrutmen driver Gojek. Diakuinya bahwa Gojek belum melakukan launching komersial dikarenakan hingga saat ini masih ada masalah terkait perizinan. Syederalun celana dalam meramah lingkungan ciptaan empat mahasiswi program diploma Institut Pertanian Bogor yang bisa disebut anti-pembalut siap bersaing dengan perusahaan pembalut sekali pakai. Seorang mahasiswi program diploma IPB Zahiroh Molida mengaku produknya layak untuk dikenal dan dipasarkan kepada masyarakat. Antara news.com lansir. Produk No Worry, celana dalam anti pembalut merupakan inovasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah pembalut sekali pakai. Sehingga wanita tidak perlu menggunakan pembalut sekali pakai saat menstruasi. Celana dalam anti pembalut ini memiliki pangsa pasar tersendiri. Sasaran pasar produk ini adalah orang-orang yang ingin berperan terhadap kesehatan lingkungan. Wanita tidak perlu khawatir tembus atau basah saat menggunakan celana dalam ini karena berbahan waterproof. Saat ini terdapat dua warna celana dalam anti pembalut yaitu orange cream dan blue grey. Celana dalam itu miliki prinsip untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita dan mengurangi pencemaran lingkungan. Celana dalam itu bisa dicuci berulang-ulang tanpa repot membuang ampas plastik yang dapat merusak lingkungan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Deraun setidaknya satu orang tewas dan enam lainnya terluka akibat insiden penikaman di salah satu pusat perbelanjaan di Hamburg, Jerman kemarin. Kepolisian setempat menyatakan penikaman ini dilakukan oleh seorang pria usia 26 tahun yang langsung kabur dari lokasi setelah menjalankan aksinya menggunakan pisau dapur. CNN Indonesia melansir Pria itu berhasil dihadang oleh pejalan kaki di sekitar pasar Swalaen tersebut. Mereka kemudian menghubungi kepolisian untuk segera mengamankan pria itu. Juru bicara kepolisian Hamburg mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam mengenai motif penikaman ini. Namun ia tidak dapat memberikan konfirmasi mengenai laporan bahwa pria itu sempat berteriak Allahu Akbar ketika lari dari pasar Swalaen. Ia hanya dapat memastikan bahwa pria itu lahir di Uni Emirat Arab, namun belum dipastikan kewarganegaraan pelaku. Jerman sendiri hingga kini masih dalam situasi waspada sejak serangkaian serangan terhadap warga sipil terjadi tahun lalu. Syneron Angelina Jolie mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk netizen. Kali ini bukan soal keluarganya tapi dia dikritik atas caranya menyeleksi pemain untuk film terbaru First Day Killed My Father, A Daughter of Cambodia Remembers. Proses pemilihan pemain itu terungkap dalam majalah Vanity Fair yang membuat Jolie sebagai covernya. CNN Indonesia melansir, Menurut majalah itu, sebuah permainan disiapkan untuk menemukan tokoh utama yang masih berusia belia. Saat memilih pemain, segepok uang diletakkan di sebuah meja, di mana anak-anak diminta untuk memikirkan apa yang mereka butuhkan dari uang itu. Setelah itu, para anak-anak diperintahkan merampas uang tersebut. Sang sutradara akan berpura-pura menangkap anak itu dan mereka diminta pulang untuk berbohong. Cara tersebutlah yang dikritik pedas para pemerhati dan dianggap tidak manusiawi. First the Kill My Father merupakan film Netflix yang diangkat berdasarkan pemaparan genosida Kamboja. Film ini berkisah tentang pembantaian di Kamboja oleh Partai Komunis Khmer Merah antara 1975 hingga 1979. Pembantaian itu melewaskan lebih dari 2 juta orang. Gerben, asal Korea Selatan Girls Generation alias SNSD akan menyambangi Indonesia Agustus mendatang. Mereka akan memeriahkan perayaan kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia di Monas yang sekaligus menjadi momen pengingat setahun menjelang ASEAN Games 2018. Hal itu disampaikan Triwana Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Kompleks Istana Kepresidenan. CNN Indonesia melansir. Kepastian itu mengebohkan penggemar SNSD di Indonesia karena SNSD termasuk salah satu girl band kenamaan dari negeri Ginseng. Billboard bahkan baru saja menobatkan mereka jadi girl band paling berpengaruh selama satu dekade terakhir. Grup yang kini memiliki 8 personel itu sudah mewarnai dunia K-pop sejak satu dasar warsa lalu. Agustus mendatang di Korea, mereka bakal merilis album keenam bertajuk Holiday Night sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-10 raun penyerang Vean Versija Jakarta Bambang Pemungkas angkat bicara terkait meninggalnya suporter Persib Bandung Rico Andrian Bambang mengatakan nyawa suporter tidak sembanding dengan kebandangan di sepak bola Riko menghembuskan nafas terakhir pada Kamis lalu setelah dirawat di RS Santo Yusuf Bandung CNN Indonesia melansir meninggalnya Rico mendapat perhatian banyak pihak sejumlah pemain dari Persib dan Persija pun merespon meninggalnya suporter 22 tahun itu salah satunya Bambang Pamungkas lewat akun Instagram miliknya mantan Kapten Timnas Indonesia itu menganggap kematian suporter membuat sepak bola tidak ada artinya lagi. Rico adalah Boboto julukan untuk suporter Persib yang dikroyok Boboto lainnya insiden itu lantaran Rico dikabarkan berusaha melindungi Jackmania yang hadir di Stadion Gelora Bandung lautan api di sela pertandingan Persib melawan Persija. Gelandang Persib Dedi Kusnandar juga mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya Rico. Di setelah persiapan melawan Perseru Serui, Dedi berharap keluarga Rico diberikan kesabaran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 29 Juli 2017. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami at Serambi FM. Shadaralun, wassalam.